Tujuan Salah satu daripada tujuan menikah Adalah apa? Meraih Ketentraman hidup Memiliki Keluarga yang harmonis Karena terkadang jemaah Kita dapati Ada sebagian orang Ya Dia telah bertahun-tahun menikah Bertahun-tahun dia menjalani kehidupan rumah tangga Tapi ternyata <tuh> Suami istri tersebut belum pernah meraih kebahagiaan ya. Bahkan tidak jarang Kita dapati Orang yang telah menikah setelah bertahun-tahun menjalani bahtera rumah tangga tapi akhirnya berakhir dengan perpecahan ya sehingga tenggelamlah bahtera rumah tangganya tersebut wal iazubillah Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tujuan materi kita tentang apa keharmonisan rumah tangga adalah untuk merekatkan hubungan suami istri. Membangun cinta kasih karena Allah. Menumbuhkan keluarga yang harmonis. Melahirkan generasi yang diridhoi oleh Allah dengan materi semacam ini tujuannya juga untuk menghindarkan terjadinya keretakan rumah tangga kita karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga dapat apa? menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat iya berarti tema pembahasan tentang kiat-kiat membangun rumah tangga yang harmonis <tuh> adalah upaya untuk membangun masyarakat yang kuat. Masyarakat yang harmonis yang berawal dari rumah tangga kita masing-masing. Nah, ah inilah jemaah hadzaniyallahu wa iyyakum ya. Sebagian usaha yang bisa kita lakukan untuk memperindah kehidupan rumah tangga kita agar rumah yang kita punya terasa seperti surga dunia iya yes, sampai ada istilah apa baiti jannati rumahku adalah surgaku bukan sebaliknya rumah menjadi neraka dunia iya yes. jamaah rahmahkumullah apa dampak dari menyepelekan pembahasan semacam ini. Ya. Kita melihat banyak kasus di tengah masyarakat kita di antara sebabnya adalah karena kurangnya ilmu dalam permasalahan-permasalahan semacam ini. Sehingga dalam rumah tangganya sangat mudah terjadi perselisihan dalam sebuah keluarga muda terjadi pertikaian yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan suami istri dan tidak sedikit yang sampai pada tingkat perceraian dan dampak dari kondisi yang demikian diantaranya adalah apa? berpengaruh terhadap psikologi anak-anak dan remaja Sehingga kita lihat tidak sedikit diantara sebab kenakalan-kenakalan remaja adalah karena apa? Karena faktor tidak harmonisnya rumah tangga. Mereka. Iya, broken home. Na'udhu billah. Ketahuilah jemaah bahwa hancurnya sebuah rumah tangga. Itu merupakan target yang diincar iblis. Dan banyak tentaranya. Mereka sangat bergembira. Apabila suami berpisah dengan istrinya, mereka sangat senang. Kalau anak-anak terpisah dari ayah dan ibunya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, "Inna iblis yadu'u arsyahu 'ala al-ma', thumma yub'atsu sarayahu." <tuh> Sesungguhnya iblis Sehingga singgasananya di atas air. dari singgah itulah dia mengirim pasukannya untuk apa? menyesatkan Bani Adam mencelakakan mereka dan menyensarakan kehidupan Bani Adam fa adanahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan nah ini dia sisi pendidilannya kata Nabi SAW yang paling dekat di antara anak buahnya dengan iblis Siapa Untuk bisa dekat ke iblis Sebagai pimpinan tertingginya Di kalangan jin Adalah yang paling bisa Menimbulkan fitnah terbesar yeah. Jadi mereka juga berlomba-lomba Untuk bisa naik pangkat Untuk bisa lebih dekat kepada pimpinannya ada yang berhasil Seraya berkata kepada Iblis Aku telah melakukan ini dan itu Dari berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia Apakah terjatuh pada perzinahan Atau perjudian Atau minum khamar Atau makan yang haram Tapi Semua itu dijawab oleh Iblis Engkau belum melakukan apa-apa Kalau sebatas itu Sampai ada anak buahnya yang datang lalu melaporkan hasil kerjanya dia apa mataratuhu hatta ya, farraktu bainahu wa bainah imraatihi anak buahnya yang lain melapor kepada iblis hasilnya apa kata dia tidaklah aku tinggalkan si manusia ini ya hingga aku telah berhasil Memisahkan dia dengan istrinya terjadi perceraian. Lihat apa yang dilakukan oleh iblis terhadap anak buahnya yang telah berhasil memisahkan hubungan suami istri. Fyudeni Himinhu, iblis pun mendekat. Ya mendekat bahkan sambil merangkul anak buahnya tadi yang telah berhasil memisahkan hubungan suami istri dan berkata ni'ma anta sebaik-baik anak buahku adalah kamu lihat ya demikian kuat ambisi iblis dan bala tentaranya untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga Seseorang Bahkan Tidak cukup sampai di situ Mereka sampai rela Bekerja sama dengan siapa? Syaiton dari kalangan manusia Yaitu para dukun Para normal Tukang sihir Mereka kerja sama Sebagaimana yang Allah sebutkan Di surah Al-Baqarah ayat 102 Fayatgalmun so, minhuma ma yufarqun bihi baina almar'i wa zoudhih. Soal. Yeah. Ya kerjasama dia dengan jin dari kalangan manusia, shayokan dari kalangan manusia, yaitu dengan tukang sihir. Allah sebutkan di antara pengaruh sihir apa dapat memisahkan hubungan suami istri. Nauwulbilah jadi ini yang harus kita ingat bahwa hancurnya sebuah rumah tangga dengan terjadinya perceraian ini termasuk target yang diincar oleh iblis dan bala tentaranya bapak-bapak, ibu-ibu para suami dan istri rahimani warahimukumullah memang Permasalahan rumah tangga itu suatu kemestian. Enggak ada yang namanya rumah tangga berjalan mulus terus, enggak pernah ada problem. Enggak mungkin. Ini dunia ya tempatnya ujian. Permasalahan rumah tangga, problem rumah tangga itu memang suatu kemestian. Keluarga Rasulullah saja sallallahu Padahal beliau adalah manusia yang termulia di muka bumi ini, tidak luput dari permasalahan yang menggoncang rumah tangganya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, ya Nabi saw pernah memisahkan diri dari istri-istrinya, ya, menjauh, ya. Ini yang disebut dengan ila. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan diri dari istri-istrinya selama berapa hari? 29 malam. Karena apa? Terjadinya problem rumah tangga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengalami permasalahan yang mengguncang rumah tangganya demikian juga pertikaian pernah terjadi dalam rumah tangga putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, dengan suaminya siapa suaminya? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sampai Ali bin Abi Talib juga memisahkan diri yang menjauh <tuh> lalu didapati oleh Nabi SAW dia sedang tertelungkup di atas debu sehingga dikenallah dia dengan julukan apa? Abu Turab Ya. demikian juga permasalahan rumah tangga menimpa orang-orang saleh lainnya sebelum kita nah ini menunjukkan bahwa memang problem rumah tangga itu menjadi suatu kemestian tapi ingat ya terjadinya permasalahan rumah tangga itu mungkin karena dua hal setiap problem yang terjadi dalam rumah tangga kita Kemungkinan pertama karena kemaksiatan kita kepada Allah Kedurhakaan yang dilakukan oleh sepasang suami istri Atau salah satu dari keduanya Atau terjadinya problem dan permasalahan rumah tangga Karena apa? Uh, merupakan ujian dan cobaan dari Allah Ya, yeah. Ini diingat bahawa adanya problem yang terjadi dalam rumah tangga, karena sebab pertama apa tadi? Bisa jadi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh suami istri. Sebagaimana firman Allah Taala: Wa ma a sabakum min musibatin, fa bima kesabet aydiyikum, an kafir. Surat Asy-Syuroh ayat 30 musibah apa saja yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri Tuh, jadi jelas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu musibah dan Allah ingatkan musibah apa saja menimpa kamu karena ulah tangan kamu sendiri itu dalam keadaan Allah telah memaafkan sebagian besar dari kesalahan yang kalian perbuat iya yeah. Begitu juga di surat An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, "Maa min hasanatin famin Allah, wa maa asabaka min sayyi'atin Apa saja yang nikmat kamu dapatkan itu datangnya dari Allah dan musibah apa saja yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Inilah sebab pertama Adanya permasalahan Yang terjadi di rumah tangga kita Karena apa tadi Dosa dan kemaksiatan Yang dilakukan oleh suami istri Atau dilakukan oleh suami Saja atau oleh si istri saja Kemungkinan kedua Terjadinya problem rumah tangga Karena itu merupakan Ujian dan cobaan dari Allah Allah berfirman di surat At-Tagabun Ayat 15 Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim. Lihat, Allah katakan hartamu dan anak-anakmu, keluargamu itu adalah ujian. Yang lulus dalam ujian berupa keluarga dan harta di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Berarti, Problem rumah tangga yang menimpa Rasulullah, Yang menimpa para sahabat, Yang menimpa para salafus salafusualih, Bisa jadi, Itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah, Untuk mengangkat tinggi derajat mereka. Ya. Naam. Karena Rasulullah itu maksum. Ya, terjaga dari, dosa maka dari sini jemaah jelaslah dibutuhkannya ilmu dalam memecahkan setiap persoalan yang terjadi di rumah tangga kita ya supaya permasalahan yang terjadi tidak terus berkembang menjadi perahara yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga kita ya butuh ilmu. Ilmu yang dimaksud tentunya adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh yang juga menghadapi permasalahan rumah tangga, tapi lihat mereka berhasil menyelesaikannya dengan baik karena apa? Senantiasa kembali kepada bimbingan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. iya yeah. Jemaah Rahimahkumullah Rumah tangga yang bahagia Rumah tangga yang harmonis Adalah idaman bagi setiap keluarga Namun betapa banyak orang yang tidak mengetahui Apa kiat-kiat untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis itu Padahal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kiat-kiat ini. Cukuplah bagi kita suri teladan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena beliau adalah suri teladan kita dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah termasuk dalam hal menjaga keharmonisan rumah tangga. Iya. Apa di antara kiat-kiat yang dapat kita lakukan? Yang pertama, masing-masing dari pasangan suami istri berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Nih, yang pertama. Koreksi Bagaimana hubungan anda dengan Allah Barang siapa yang baik hubungannya dengan Allah Maka Allah akan memperindah hubungannya dia Dengan orang lain Termasuk Dengan pasangannya Ya Berdasarkan riwayat An Maqil Ubaidillah Al Jazari Dari Maqil bin Ubaidillah Al Jazari kal, dia berkata Kanatil ulamau idza taqau tawasau bi kalimat Para ulama <coughs> dahulu kalau mereka bertemu saling bertemu mereka saling mewasiatkan dengan kalimat-kalimat berikut ini Wa idza ghabu katababiha ba'dhuhum ila ba'dhin dan kalau mereka tidak bertemu mereka saling menuliskan surat satu kepada yang lainnya apakah kalimat yang senantiasa diwasiatkan di antara mereka Inilah yang terkait dengan pembahasan Saling mengingatkan Untuk memperbaiki hubungannya Dengan Allah Penghambaannya Adakah kewajiban-kewajiban Yang dia tinggalkan Ataukah ada Larangan-larangan Allah yang Dia langgar Apa kalimat-kalimat Yang mereka saling berwasiat Yang pertama Man aslaha sariratahu Aslahallahu alani yatahu Barang siapa yang memperbaiki kondisinya ketika bersendirian Sehingga tidak diketahui dan tidak dilihat orang lain Dia perbaiki kondisi dia ketika dia sendirian Tersembunyi Maka Allah akan memperbaiki kondisinya yang nampak dan terlihat gitu ya. Nah, yang pertama perbaiki kondisi ketika Anda bersendirian. Karena banyak orang ketika kumpul bersama orang lain menampakkan hal-hal yang baik, tidak berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi ketika dia bersendirian, dia berani melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Makanya ini yang pertama barang siapa yang memperbaiki kondisinya ketika bersendirian Allah akan memperbaiki kondisinya yang nampak dan terlihat oleh orang lain. Yang kedua. Wa man aslaha kafahullah ma bainahu nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah maka Allah akan memberikan kecukupan antara hubungan dia dengan manusia. Wa man amri akhiratihi kafahullah amra dunyahi dan barang siapa yang memperhatikan perkara akhiratnya niscaya Allah akan memberikan kecukupan urusan dunianya. Maka jemaah rahimani wa kalau sepasang suami istri meluruskan dan memperbaiki hubungannya dengan Allah baik ibadah zahirnya maupun ibadah batinnya niscaya Allah akan memperbaiki hubungan antara dia dengan pasangannya ya bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa allafa bain qulubihim anfakta انفق ما في jami'an جميعا ما ألفا بين قلوبهم Walakin Allah alafa bainahum. Lihat. Dan Allah yang mempersatukan hati mereka. Kalau kamu menginfakkan kekayaan yang ada di muka bumi ini, ya, tujuannya untuk mempersatukan hati mereka, tapi kalau tidak Allah persatukan, tidak akan dapat kamu melakukan hal itu. Lihat. Ini menunjukkan jemaah bahwa yang bisa menyatukan hati kita, yang bisa menjadikan suami istri itu saling mencintai dan menyayangi siapa? hanyalah Allah. Ya, maka perbaikilah hubungan kalian dengan Allah karena Allah adalah penguasa dan pengatur hati. Ya. Ini kiat yang pertama ingin harmonis ingin bahagia rumah tangga anda perbaiki bagaimana hubungan anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala kiat yang kedua berusaha <coughs> untuk menjadikan kehidupan rumah tangga Sebagai bentuk kerjasama antara suami dan istri. Untuk meraih akhirat. Iya. Jadikan rumah tangga anda sarana untuk meraih kehidupan akhirat anda. Ini yang kedua. Kalau suami istri menjadikan kehidupan rumah tangga mereka. Orientasinya adalah akhirat. Insyaallah. Insyaallah. Kehidupan rumah tangganya akan langgeng Akan penuh kebahagiaan Sebaliknya Kalau orientasinya Adalah dunia semata Ini yang gak bikin Langgeng rumah tangga kita Ya Sampai ada istilah Perempuan Kalau orientasinya Hanyalah harta dunia Ada duit Abang disayang Tidak ada duit Abang ditendang Na'udzubillah ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita Tujuan kita menjalin rumah tangga Menikah Adalah untuk membantu kita Dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di surat apakah itu? Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir Lihat. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Di antara maksud utama Allah perkenalkan kamu Laki dengan perempuan Setelah saling mengenal lanjut Kepada akad pernikahan Sehingga berubah statusnya menjadi suami istri Apa maksudnya? Dari satu pernikahan itu Sebagai lahan Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Agar kita menjadi orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Jadi Bapak Ibu sekalian Nikah itu bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu birahi Nikah juga bukan hanya untuk mewujudkan fitrah manusia Yang senantiasa mendambakan pendamping dalam hidup ini Bukan cuma itu tapi tujuan menikah adalah apa? Ibadah. Kenapa nikah dikatakan ibadah? Karena dengan menikah akan terbuka lahan-lahan ketaatan dan amalan soleh yang dapat menambah beratnya catatan amal kebaikan kita sehingga dapat menambah beratnya timbangan kebaikan kita di mizan kelak. Ya. Misal, Seorang suami ya Dengan menikah Sehingga ada kewajiban memberi nafkah Kepada anak istri Terbuka lahan ketaatan untuknya dari sisi ini Karena apa yang dia infakkan Apa yang dia nafkahkan Kepada anak istrinya terhitung apa? Sodakoh yang paling besar pahalanya di sisi Allah Ini contoh begitu juga seorang perempuan yang tadinya masih single masih gadis kemudian dia menikah dengan menikah statusnya sekarang sebagai istri akan terbuka lebar kesempatan masuk surga bahkan bukan hanya satu pintu delapan pintu surga terbuka untuknya hanya dengan empat kriteria yang empat kriteria ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan menikah. Iya kan? Yaitu ilafatil mar'atu khamsaha. Nih, menjaga salat lima waktu, wa shomat menjaga puasa Ramadan, wa hafizat menjaga kehormatannya, kemaluannya, wa tha'at Nih yang keempat. Menaati suaminya. Perempuan yang terpenuhi empat kriteria ini, diantaranya senantiasa mentaati suami, kata Rasulullah, kilalahah dikatakan kepada perempuan yang seperti ini, udhulil jannah min ayi abuabil jannah tisyikti, masuklah kamu ke surga melalui pintu manapun yang kamu suka. Ya, nah ini makanya jamaah, ya. Butuh kerjasama antara suami dan istri dalam beribadah. Butuh kerjasama antara suami dan istri dalam saling mengingatkan kehidupan akhirat. Naya, sungguh indah kalau terjalin kerjasama antara pasangan suami dan istri dalam mengingat akhirat. Lihatlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat Allah raja yang qama min al-lail, fassalla wa ayqadz emraatuhu fassalat. Fain abat fi wajih al-ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, lalu mengerjakan salat tahajud. Dan dia pun membangunkan istrinya. Ini ada kerjasama. Sampai istrinya pun ikut sholat Tahajud Kalau istrinya enggan Dia pun Memercikkan Wajah si istri tadi Dengan air Ada usaha dengan penuh kelembutan Sampai akhirnya Istrinya pun terbangun dan sholat Didoakan Semoga Allah merahmati sepasang suami istri yang seperti itu Ya dan Nabi saw bersabda, "Iza ay kabar rojulu ahlahu menalail? Apabila seorang suami membangunkan istrinya di waktu malam, begitu juga sebaliknya. Ya, apabila seorang istri membangunkan suaminya di waktu malam, sampai keduanya hiranya mengerjakan solat tahajud. Ya, walaupun dua rokaat, kutiba." minadzakirin allaha katira wadzakirat suami istri yang seperti ini yang bakal dicatat termasuk golongan hamba Allah yang banyak berzikir kita kan ingin dapat keutamaan hamba Allah yang banyak berzikir apa sih keutamaannya Wazakirinallah allaha katira wadzakirat. A'adu Allahumma dzifratu wa ajaran azimatu. Orang yang banyak berzikir, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, Allah telah siapkan pengampunan untuk mereka dan pahala yang besar. Di mana supaya termasuk ke dalam hamba Allah yang banyak berzikir? Ini kesempatan. Kalau anda sudah menikah, saling kerjasama untuk bisa menunaikan ibadah di malam hari. Ya, nah ini kiat yang kedua berusaha untuk menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai bentuk kerjasama antara suami istri untuk meraih akhirat. Ya, yang ketiga masing-masing. <tuh> Dari pasangan suami istri itu harus merasa punya tanggung jawab. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqati kulladihakin hakku, berikanlah hak dari setiap pemilik hak." Hadis ini perintah untuk menunaikan kewajiban kita. Ya, yang merupakan hak bagi orang lain. Ya, Allah memerintah apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menunaikan hak orang lain. Artinya apa? Itulah yang menjadi kewajiban kita. Sama seperti hadis, hak Allah atas hamba, ayabuduhu, walla yusriku bihi shi'ah. Hak Allah atas hamba. Adalah mereka Beribadah kepada Allah saja Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Artinya apa? Itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah Beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan Naam, Sedangkan Nabi memerintahkan tadi Berikanlah hak Dari setiap pemilik hak Yakni tunaikan kewajiban kalian Jamah Rahimahkumullah Wahai para suami dan wahai para istri Ketahuilah bahwa dalam kehidupan rumah tangga Masing-masing pihak Baik suami Maupun istri Itu memikul tanggung jawab Ya Dan dibebankan Untuk melaksanakan kewajibannya Sesuai dengan fungsinya dalam rumah tangga tersebut Ya di satu pihak istri punya kewajiban terhadap suaminya dan di pihak lain suami pun punya kewajiban terhadap istrinya kalau pasangan suami istri saling menyadari dan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh keikhlasan insyaallah akan terjadi terjalin rumah tangga yang harmonis ya yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan bimbingan kepada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. <tuh> Beliau diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan dia statusnya sebagai seorang suami punya kewajiban. Ya. Ketika diketahui oleh Nabi Bahwa dia ini Abdullah bin Amr ibn al-af sibuk Dengan ibadah Dengan sholat malam Dengan puasa di siang harinya Sampai dia lupa dan lalai Terhadap hak-hak istrinya Ini yang menceritakan ke kita Abdullah bin Amr sendiri ya Abdullah bin Amr ibn al-af sendiri Kata beliau Zawajani abi imra'atan Faja'a yazuruhak Ayahku menikahkan ku dengan seorang perempuan lalu beliau mengunjungi menantunya ini. Nah, lihat. Bukan berarti anak kalau menikah sudah dilepas, enggak pernah dikontrol. Enggak mau tahu urusan anak. Ya, tetap perhatikan bagaimana kondisi anak-anak yang sudah menikah itu. Ya? Apakah anak anda statusnya sebagai suami Atau sebagai istri nah, Kata Abdullah bin Amr ibn al-As Ini Ayahnya Berkunjung Ya Dan bertanya ke menantunya Kayfatarayna Ba'laki Bagaimana yang kau lihat dari suamimu Sowmin ini menjadi, merupakan anaknya dia, gitu ya. Apa kata dia? Waqalat Ni'mar rajul min rajul. Dia itu sebaik-baik lelaki. Layana mulai luar waktu siun nahr. Dia nggak pernah tidur di malam hari dan juga nggak pernah berbuka di siang hari. Artinya apa? Selalu puasa dan tidak menunaikan hak batin istrinya, iaitu yani tidak pernah menggauli istrinya. Fawqabi wakal zawajtuka imraatan min muslimin. Fa'al taha. Ayahku pun memarahi aku dan dia mengatakan aku nikahkan kamu dengan seorang wanita dari kalangan kaum muslimin. Ini uh, orang Islam. Tapi kamu menyesarakannya, kata Abdullah, Fajr al-Tula al Aku tidak perlu dengan ucapan ayahku, ya, karena aku memandang kekuatan dan kesungguhanku dalam melakukan ibadah. Dia melihat hak Allah lebih harus dipenuhi. Fabelah kezalikan ternyata sampai juga kepada Nabi saw. Barulah Rasulullah menegur dia. Ya, aku sendiri bangun malam, namun aku juga apa tidur. Aku puasa di siang hari, namun ada saatnya aku tidak berpuasa. Ya, fakum wanam wasu mu aftir. Karena itu salatlah di waktu malam, tapi tidurlah juga. Berpuasalah di siang hari tapi ada waktunya jangan berpuasa. Lalu fa inna li jasadika 'alaika haqqa, wa inna li aynika 'alaika haqqa, wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Ya. Sesungguhnya jasadmu punya hak untuk istirahat, matamu punya hak untuk tidur, istrimu juga punya hak. Naam? Nah, jadi itu. Wahai para suami, Ingatlah istri itu bukanlah seperti barang yang kita beli. Iya. Kalau udah bosan langsung ditinggalkan. Ya, atau disumbangkan ke orang lain. Iya. Apalagi dibuang begitu saja. Istri kita bukan juga seperti mobil yang apabila pemiliknya merasa bosan dengan mobil ini ya tinggal dijual walaupun rugi beberapa juta ya istri adalah seorang teman hidup yang kita miliki melalui tali akad nikah yang suci ya istri merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah ya jemaah ya, Basmakumullah. Pemilik mobil saja sadar. Pemilik kendaraan mobil, motor apapun sadar. Eh ya, bahwa mobilnya itu enggak bisa cuma dipakai terus enggak pernah dirawat. Ya. Ada jadwal rutin untuk servis. Ganti oli, perbaikan. Ya. Maka bagaimana dengan istri kita? Iya. Jangan sampai seorang suami hanya ingin beristri dan hanya memikirkan perkara-perkara yang enak saja tanpa merasa punya tanggung jawab sebagai seorang suami Ya, suami itu seharusnya bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya lahir dan batin dia harus menyisikan waktunya untuk keluarga untuk istri dan anak-anaknya Harus bisa menyisihkan waktu Dia harus bisa menghususkan waktu Untuk duduk bersama anak dan istrinya Jangan sampai antara suami istri sibuk Dengan urusan yang masing-masing Tidak ada waktu untuk duduk bersama Ngobrol, bercengkrama <tuh> Harus bisa menghususkan waktu Ya, Atau sudah terjalin duduk bersama Ada suami, ada istri, ada anak Tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing Yang satu lagi BBM-an Yang satu lagi wasapan Yang satu lagi buat status Alhamdulillah kumpul dengan keluarga Cuma kumpul badannya doang ya. Tinggalkan sementara semua gadget itu Off Silent semua saatnya bersama untuk bersama anak, istri ya begitu juga sebaliknya nah <tuh> <tuh> jadi jamaah rahimah suami harus berusaha mengenal apa saja hak-hak istri dalam islam untuk kemudian dia tunaikan ya tidak ada salahnya seorang suami Membantu pekerjaan istrinya Di saat dia libur ya. Inilah diantara Kesalahan sebagian suami Mereka tidak mau Melakukan sebagian tugas rumah Karena dianggap Apa? Masa saya suami Mau disuruh nyapu ya Nyuci piring Suruh ngejemur baju ya, Saya ini Suami pemimpin yang harus dijunjung tinggi. Iya. Yeah. Nah, ini keliru. Kalau dia membantu sebagian pekerjaan rumah istrinya tidak akan menurunkan dan menjatuhkan kewibawaan dia. Lihatlah Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam. Iya. Beliau melakukan tugas-tugas di rumah, seperti menjahit pakaiannya sendiri. Tuh, oh, pakaiannya yang robek, celana yang robek. Dijahit sendiri oleh beliau, ya, enggak main lempar ke istrinya nih jahitin, tidak. Beliau menjahit sendiri sandalnya yang rusak atau putus dia sendiri yang memperbaiki sandalnya dan juga beliau melakukan tugas-tugas pekerjaan di rumahnya, sebagaimana diewakkan dalam muztarimahmud, ya, itu nabi. Siapa yang lebih mulia? dan lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi SAW Hah? beliau adalah seorang Nabi yang mulia pemimpin yang selalu berjaya berasal dari keturunan yang terhormat suku Quraisy, Bani Hashim namun demikian beliau tetap sebagai seorang suami yang penuh kasih sayang dan rendah hati terhadap istri-istrinya Ya, Sampai diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Ketika Rasulullah S.A.W. kembali dari perang Khaybar Beliau menikahi Sofiyah Ya, radiyallahu anha Lihat <tuh> Setelah Sofiyah menjadi istrinya Nabi S.A.W. mengulurkan Tirai di dekat Untak yang akan ditunggangi Oleh Sofiyah diulurkan tirai untuk apa melindungi sofia dari pandangan orang kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut unta kan tinggi ya sementara sofia ya seorang perempuan bagaimana fisiknya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlutut apa e, duduk bertumpu pada lutut di sisi unta nya, lalu beliau mempersilakan Sofia untuk naik ke atas unta dengan apa? Bertumpu pada lutut Nabi saw. Lihat, tawaduk. Ya, pemandangan seperti ini tentu memberikan kesan begitu mendalam. Ya, yang menunjukkan ketawaduan Rasulullah saw. Rasulullah selaku pemimpin yang berjaya dan seorang Nabi yang diutus telah memberikan teladan kepada umatnya bahawa sikap tawabuk kepada istri mempersilakan lutut beliau sebagai tumpuan dan juga membantu pekerjaan rumah membahagiakan istri itu semua sama sekali tidak mengurangi derajat dan kedudukan beliau sebagai nabi dan rasul Allah. Iya. Lalu Anda merasa rendah dengan membantu pekerjaan rumah. Hah? Jamaah rahimakumullah, ini kalau kita bandingkan dengan sikap dan perilaku para suami sekarang ini. Kadang kala kesibukan mereka di luar rumah dan kegiatan-kegiatan mereka lainnya di samping mencari nafkah kadang dampaknya apa? menyampingkan hak-hak istrinya, ya sampai ketika suaminya pulang, yang didabate sang istri apa wajah suami yang berkerut, udah kayak jeruk purut, ya karena apa lelah, ya atau karena kesal dari luar rumah. Atau karena masalah-masalah yang dia dapat di kantornya, di tempat kerjanya Lalu dibawa-bawa sampai ke rumahnya Istri yang menjadi bulan-bulanan Karena kekesalannya itu Ya, makanya Nabi SAW Mengajarkan kita kalau pulang, masuk rumah Sebut nama Allah, zikir, ucapkan salam Ya Supaya apa yang terjadi di luar rumah itu Tidak ikut-ikut terbawa ke dalam rumah kita hmm. Jamal Rahimani Warahimukumullah Harus bisa seperti itu ya? Jangankan waktu bermain atau bercanda Atau bersenda gurau Waktu untuk mengobrol saja tidak ada Ya, tidak bisa menyisihkan waktu untuk bisa ngobrol bercengkrama dengan istri anda. Kalau demikian keadaannya, bagaimana mungkin rumah tangga anda bisa menjadi rumah tangga yang harmonis? Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga itu dapat terwujud sementara anda hanya memikirkan kesibukan, iya, pekerjaan anda. Begitu juga sebaliknya dengan istri. Ah. Para istri jangan senang dulu <Glertai> ya. <tuh> Dia juga harus sadar Tatkala dia menerima lamaran sang lelaki Berarti dia telah menerima setumpuk kewajibannya sebagai seorang istri Dia harus berusaha mengenal apa hak-hak suaminya Jangan sampai dia itu hanya ingin menjadi permaisuri ya. Tidak mau berperan dengan peranan pembantu ya. Enggak mau jadi peranan pembantu, maunya jadi peranan permaisuri. Nah, melihat Fatimah radhiyallahu anha, dia adalah seorang putri nabi. Ya. Seorang putri nabi yang mulia. AS. Fatimah adalah salah seorang istri sahabat yang mulia. Ali bin Nabi Talib. RA. Tapi lihat. Dia tetap tekun mengerjakan tanggungjawabnya. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Sampai-sampai. Suaminya sendiri yang menceritakan. Eh, di sebuah riwayat Fatimah ini biasa menarik penggilingan sampai membekas di tangannya dia juga memikul air ya di ember gak kayak sekarang mudah tinggal buka keran tinggal cetek on langsung ngucur air karena pakai mesin tapi di masa itu Fatimah Anha, untuk membutuhkan air harus ngambil dan dipikul dengan ember sampai membekas di lehernya dia juga menyapu rumah sampai pakaiannya itu berdebu Masya Allah ya, dan ketika dia mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas rumahnya ini ya, menumbuk gandum mengangkut air belum lagi melayani suami sampai dia datang kepada ayahnya untuk minta apa? pembantu ya supaya dapat meringankan tugas-tugasnya tadi. Tapi apa kata sang ayah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alaukhbiru ki ma huwa khairun lakiminhu. Eh, maukah kamu aku beritahu dengan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Ya tentu mau. Tusbbihin Allah inda manamik tala'zan wa Hendaklah kalau kamu mau tidur Bertasbih 33 kali Bertahmih 33 kali Bertakbir 34 kali Jadi semuanya 100 Dia tidak protes Gimana sih Saya minta pembantu Kok malah disuruh zikir Tidak seperti itu Dia paham Bahawa apa yang dikatakan Sang ayah yakni Rasulullah SAW Itulah solusi Sehingga dia dapat mengerjakan seluruh pekerjaan dan tugas-tugasnya tadi dengan ringan. Karena dengan zikir pengaruhnya apa? Dapat menambah kekuatan kita dalam melaksanakan tugas rumah tangga. Dan Nabi katakan itu yang lebih baik daripada punya pembantu. Ya. Makanya ibu-ibu kalau merasa kecapean berat dengan pekerjaan rumah. Ya. Ya. Gimana cara ngecasnya Cas tenaga anda dengan banyak berzikir Zikir pagi Zikir sore Atau ini Mau tidur Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Nah Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati Istri yang salih itu yang seperti apa Kata Allah Fasalihatu wanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah istri yang salehah itu ialah yang taat kepada Allah ya hafizatul ghaib memelihara diri ketika suaminya tidak ada ya di sini istri yang salehah adalah yang menekuni pekerjaan rumahnya menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya dan juga istri yang salehah dia menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya diurus itu anak-anaknya ya kebersihannya nah ini kiat yang ketiga apa tadi kiat yang ketiga masing-masing pasangan suami istri harus merasa punya tanggung jawab <tuh> yang keempat jamaah rahamahumullah ini yang keempat yang harus diingat oleh pasangan suami istri apa itu pasangan anda ya adalah orang yang paling berhak untuk anda berbuat baik padanya tuh pasangan kita lah yang paling berhak kita berbuat baik padanya ya, ini hal yang harus selalu tertanam dalam benak Setiap pasangan suami istri Istri adalah orang yang paling berhak Untuk dilembuti Dihormati Dihargai Diberi hadiah eh, Dia adalah orang yang paling berhak Untuk kita berbuat ramah padanya Dengan tutur kata yang lembut Dengan budi pekerti yang mulia Kenapa? Karena istrilah yang paling banyak berkorban untuk suaminya. Ya, yeah. coba renungkan wae para suami. Misal seorang lelaki, ya, yeah. dia datang melamar seorang gadis perawan yang hidup dengan kemanjaan di rumah orang tuanya. Iya. Tadinya dia seorang gadis yang disayangi oleh orang tuanya. Hidup penuh dengan kemanjaan di rumahnya, penuh dengan kasih sayang orang tuanya. Iya, dilayani dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh kedua orang tuanya tuh gadis. Ya, bahkan terkadang di rumah orang tuanya ada pembantu yang melayani kebutuhan-kebutuhan dia. Ini waktu dia masih gadis sebelum anda datang melamar dia ya. tapi lihat setelah anda melamarnya lantas anda menikahinya dia pun harus keluar dari rumah orang tuanya untuk hidup bersanding dengan lelaki yang sekarang menjadi suaminya padahal sebelumnya suaminya ini adalah seorang lelaki yang asing bagi dia Orang yang nggak dia kenal, ya kita itu kan terima gede aja, ya kan? Nggak pernah ngurus istri lagi kecilnya bagaimana, ngasih makannya dan seterusnya. Kita ketemu besar aja dia, terima jadi, ya. Tapi lihat, setelah dia menjadi istri, dia rela harus mengusur apa mengurus. Harus mengurus kasur dan tempat tidur sang suami. Dia rela. Dia rela mengurus dapurnya sang suami. Mengandung anak-anaknya dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Dia rela harus mencuci baju suaminya. Harus ini, harus itu. Semuanya dia lakukan. Iya. Padahal sebelumnya dia hidup sudah enak dengan orang tuanya. Maka semua ini harusnya menjadikan sang istri sebagai orang yang paling berhak untuk diperlakukan baik oleh suami. Ya, bayangkan coba kalau ada laki-laki punya tiga anak, ya, kemudian naulubillah istrinya meninggal dunia karena satu penyakit atau karena satu hal. Ya. Yang biasanya istrinya yang mengurus anak-anaknya, makannya, mandinya. Sekarang semua itu menjadi tugasnya dia. Pernah Anda bayangkan seperti itu? Ya. Coba berapa upah yang harus dia berikan kalau harus memanggil babysitter? Ya. Makanya sangat menyedihkan Tadkala seorang suami yang sangat lembut Ya Dan menghormati teman-temannya Kalau sama orang lain Sama teman-teman Lembut, hormat, santun Tetapi ketika dihadapan istrinya Dia bertutur kata apa bertutur kata Seenaknya saja Tanpa ada penghormatan Dan penghargaan terhadap jasa-jasa istrinya Ya Jamaah rahimakumullah, lihat salah satu contoh suasana harmonis dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil istrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan penuh kelembutan. Penuh panggilan kesayangan, bahkan sering mengabarkan berita-berita yang membuat istrinya senang. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pada suatu hari Rasulullah berkata kepadaku Ya Aish Aish itu panggilan kesayangannya Aish ya? Ya. <tuh> Di samping yang katanya Humairah Yang pipinya kemerah-merahan ya? Nabi memanggil beliau dengan panggilan kesayangan Lalu menyampaikan berita yang membuat istrinya senang Apa itu? Hada Jibril Yukri'ukis salam Ya Malaikat Jibril tadi menyampaikan salam kepada kamu Senang Aisyah RA. Siapa yang enggak senang dapat titipan salam dari malaikat Ya nah. Ini salah satu contoh Cara menciptakan Suasana harmonis dalam rumah tangga Ya Memanggil istri dengan panggilan kesayangan Ya kita masih sering melihat para suami yang memanggil istrinya seenaknya saja. Iya. Kadang-kadang memanggil istrinya karena ada cacat dan kekurangan di istri dipanggil. Misal di istrinya ada tompel. Manggilnya, eh tompel. Ah. Atau ada pitak di kakinya. Hai pitak. Iya. Kalau begitu sikap suami bagaimana? Mungkin keharmonisan dapat tercipta, nggak bisa terwujud, ya. Bagaimana mungkin akan tumbuh rasa cinta istri kepada suami kalau manggilnya saja seperti itu? Padahal kata Nabi saw. Akmalul mu'mini imanan ahsanuhum kulluq. Lihat, Nabi saw mengaitkan kesempurnaan iman seseorang dilihat dari apa ahlaknya terutama ahlak kepada pasangannya eh yeah. wahhiyarukum wahhiyarukum lini sa ikum hulukan kata Nabi saw dan sebaik-baik kalian adalah yang baik ahlaknya kepada istri loh paham ya begitu juga sebaliknya Suami adalah orang yang paling berhak untuk dihormati dan dituruti oleh istri Suamilah yang telah bekerja keras mencari nafkah Suaminyalah yang sabar mendengarkan keluh kesahnya Suaminyalah yang telah sabar merawatnya tatkala dia sakit Suaminyalah yang begitu hangat membelai dia tatkala lemah dalam kondisi hamil dan lain-lainnya Suaminya lah Pintu terbesar Dan pintu terlebar Yang akan memasukkan si istri Kepada kebahagiaan abadi di akhirat kelak Ya Maka sungguh memilukan Sungguh menyayat hati suami Apabila sang istri Begitu lemah lembut tertawa bahagia jika berbicara dengan teman-temannya santun tapi ketika berbicara dengan suaminya dia berbicara dengan pembicaraan yang datar atau bahkan kasar na'ulubillah maka bertutur katalah yang lembut kepada pasangan anda gunakan kalimat-kalimat yang baik dan menyenangkan hindari kalimat-kalimat yang buruk dan kalimat-kalimat yang enggak enak didengar, hindari. Ya, apalagi kalau sampai menyakitkan perasaan dia. Iya. Dalam segala kondisi ya gunakan kata-kata yang baik. Bahkan dalam kondisi menegur sekalipun. Ya. Misalnya orang suami yang menegur istrinya ya karena tidak berhias tidak mempercantik diri dengan memakai celak mata misal ya dengan ukapan yang baik sayang kenapa kok tumben gak pakai celak mata biasanya matamu begitu bercahaya ya istri juga menjawabnya kalau bisa dengan ucapan yang baik gak apa-apa dengan sedikit gombal Misalkan apa? Wahai suamiku, ya. Kenapa aku enggak pakai celak? Karena kalau aku pakai celak, ya akan mengganggu mataku untuk melihat ketampanan wajahmu. Ah. Ah, lebay kamu. Enggak apa-apa. Jangan malah diseriusin. Kamu sih enggak pernah beliin celak yang bagus. Celak yang baru kamu beli kemarin tuh perih di mata, tahu? Nah, ribut jadinya. Jawab dengan jawaban yang sedikit gombal, lebay, enggak apa-apalah. Saya kan suami juga, uh ini. Ya, enggak pingin terhalangi walaupun dengan celak. Ya. Nah, begitu juga, misal apa e, perlu suami istri itu jalan-jalan ya, berduaan Misalnya dia ketika berjalan-jalan di bawah bulan purnama, ya, istri harus bisa menangkap apa maksud ucapan sang suami. Misal suaminya bilang, ya lihat istriku, ya tahukah engkau bulan purnama di atas? Tidakkah engkau melihat apa maksudnya? Ini suami ingin menyambung tadinya, tapi jawaban si istri malah terbalik, malah tidak sesuai ya liatlah emang mata saya buta apa gak jadi pengen ngegombal padahal tadinya aku melihat purnama itu bagaikan melihat wajahmu yang ceria nah. jangan juga si istri wah kamu samakan aku dengan bulan bulan itu kan geradakan permukaannya ya? Nah, jadi harus bisa menangkap maksud-maksud dari pasangan kita ketika berbicara seperti apa Ya, yeah. Jamal Rahimani Warahimukumullah <tuh> Ini Kiat yang keempat Bahawa Pasangan anda adalah Orang yang paling berhak Untuk anda berbuat baik Berbuat lembut Berbuat ramah, santun yeah. Jangan sampai anda bisa lembut Ramah, santun Kepada orang, kepada teman-teman Tapi kepada pasangan malah kasar yeah. Itu Itu tanda kurangnya keimanan yang ada pada diri seseorang. <tuh> yang kelima, kiatnya adalah ya sesekalilah berbicara ya dengan pasangan Anda tentang apa? nostalgia-nostalgia di masa lalu. Iya. Cerita-cerita yang indah, yang lucu, Ya, yang demikian terkesan. Ya, ini juga termasuk hal yang dapat memupuk rasa cinta diantara suami istri. Iya, contohnya apa? Nabi saw. Ya, dia senantiasa mengingat nostalgia bersama Aisyah radhiyallahu anha. Iya, disebutkan bahwa Nabi saw mengajak Aisyah lomba lari ya. ternyata Nabi kalah ya, Nabi kalah, Aisyah yang menang ini lomba yang pertama karena waktu itu Aisyah masih remaja ya, ditambah lagi perawakan tubuhnya yang masih ringan ya. maka kekalahan Nabi ini ya, senantiasa dalam nostalgia yang beliau ingat dan Nabi menunggu sampai tatkala Aisyah radhiyallahu anha mulai apa gemuk. Nah, sekarang Nabi yang nantangin. Ya, Nabi nantang, ajak dia untuk lomba lari lagi yang kedua kalinya. Dan dituruti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang kedua ini, ya, Rasulullah lah yang menang. Tapi Nabi tidak kemudian mengejek. Aisyah dengan mengatakan ini kalah gara-gara kamu gendut. Makanya diet. Enggak gitu. Ya, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadzihi bitil qasabqah. Ini adalah penebus kekalahan yang lalu. Ya. Naam. Jamaah hadzanilla wa iyyakum, banyak nostalgia dari setiap kita pasti ya, mengenang masa-masa lalu. Ya, kalau sekarang sudah Hidupnya makmur Banyak kemajuan Ingat gak dulu kita Waktu cari ini Selalu carinya yang second Kenapa? Karena emang budgetnya masih sedikit Ya kan? Ingat gak kita waktu panas-panasan di mana Dimana ya. Nostalgia Dalam rangka juga mengingat syukur Supaya bisa bersyukur kepada Allah Kan perintah untuk Bisa mensyukuri nikmat begitu Ya lihat di masa-masa anda sebelum mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, kemudian yang keenam, berusaha ya untuk selalu mencintai pasangan hidup anda itu karena Allah. Eh, ya. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan <tuh> dalam kitab ada Ad wadwah kata beliau. Cinta asmara itu ada tiga macam. Ya, pertama cinta asmara yang merupakan amal ketaatan, cinta yang merupakan amal ketaatan. Yang seperti apakah itu cinta seorang suami kepada istri atau cinta istri kepada suami? Ini cinta yang bermanfaat. Iya. Cinta jenis ini akan mengantarkan kepada tujuan disyariatkan, yang disyariatkan oleh Allah dalam pernikahan. Cinta yang seperti ini juga akan menahan pandangan Anda dari sesuatu yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubuh syahwat minan nisa. Tuh. Jadi tidak tercelah orang cinta kepada lawan jenis. Yang merupakan pasangan hidupnya dia Tapi tentunya Selama cintanya Tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya Ya Nah ini perlu diingat <tuh> Jangan sampai kecintaan kepada istri Itu memang Kecintaan kepada istri Terkadang bisa membawa Seorang suami Kepada perbuatan yang tercela karena terus menuruti istrinya yang tercinta sampai dia rela memutuskan hubungan dengan orang tuanya nah, alhamdulillah. karena menuruti istrinya yang tercinta sampai dia berani melakukan korupsi di tempat dia bekerja Ya, bahkan dia siap menempuh segala cara demi membahagiakan istrinya tercinta Walaupun harus dengan melanggar larangan Allah Jangan seperti itu Sampai Disebutkan dalam kisah nyata Ada suami yang selalu Menuruti keinginan istrinya Sudah sekian lama hidup berumah tangga Tidak pernah hidup punya kekayaan Ya Hidup penuh dengan kekurangan Sampai suatu malam Ada tamu ya membawa barang perniagaan dia kemalaman ya enggak ada hotel ya dia cari tempat untuk bermalam semalam saja karena kalau meneruskan perjalanan ini akan banyak perampok dia singgah kepada Sepasang suami istri ini tadi Dibukakan pintu <coughs> Ya disambut Dan sepasang suami istri ini Sudah punya anak Iya Ketika waktunya istirahat Ya Barulah suami istri ini Membuat makar rencana jahat Kita ada tamu istimewa ini Kita enggak kenal dia Lihat bawa barangnya itu Kapan lagi kita bisa kaya Ini kesempatan kita Kita bunuh saja dia lalu kita buang Lihat. Itu permintaan istrinya Lihat Sang suami Tidak banyak berpikir Dia mengiyakan Apa yang dipinta oleh si istri Sampai akhirnya ya Dia mengendap-ngendap dia lihat ada sosok di balik selimut yang dia pikir itu adalah sang tamu. Dia pun menikamnya bertubi-tubi. Meninggal. Iya. Ternyata siapa yang dia bunuh? Anaknya. Karena apa? Si tamu ternyata Baik hubungannya dengan si anak Si anak ini minta cerita, minta cerita ini itu Ya diceritakan sampai akhirnya anak itu tertidur Dan dia tidak ingin mengganggu tidur Jadi tidur di tempat lain Atau dia keluar untuk satu keperluan Kaget Na'udhu billah Ya ketahuan makar rencana jahatnya Dan berdosa pula Menyesal dengan penyesalan yang sangat besar Itu di dunia belum lagi nanti di akhirat Makanya jangan sampai kecintaan anda kepada istri Lantas apa Menyeret anda Untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Kalau sudah seperti ini Berarti cintanya itu membawa mudarat Dia telah terfitnah Dengan istrinya Dan istri yang seperti tadi Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Ya ayyuhallazina amanu Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuuhum Allah yang menyuruh kita untuk juga punya kehati-hatian. Karena kata Allah ada di antara istri-istri dan anak kalian yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Nah. Makanya jemaah rahimakumullah dari sini pentingnya pasangan suami istri untuk membangun rasa cintanya itu karena Allah bukan semata-mata karena kecantikannya bukan semata-mata karena kedudukannya Iya, kata Nabi SAW salatun man kunna fihi wajada halawatal iman tiga perkara jika terdapat pada diri seseorang dia akan merasakan manisnya iman ini sering kita dengar Di antaranya siapa? yaitu apa man kana Allah wa rasuluhu ahabb aidihi mimma ya wa ayyuhubbal mar'a la yuhibbu illa lillah ni dia ya. ya itu orang yang menjadikan Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya dan dia mencintai seseorang semata-mata hanya karena Allah nah ini kiat yang tadi kita sebutkan ya Bahwa berusaha untuk selalu mencintai pasangan hidup kita karena Allah Jangan karena kecantikannya semata Kecantikan itu ada dua Kata Imam Abdul Qayyim Ya I'lam annal jamala yang qasimu ila qismain Ketahuilah kecantikan itu terbagi menjadi dua Ada kecantikan zahir Ada kecantikan batin Tapi kecantikan batin itulah yang dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Naam <coughs> Jemaah rahimani, ini Wa rahimahumullah Makanya uh, Disebutkan juga dalam kisah Ada seorang laki-laki Ya Dia sebelum menikah Yang dia idam-idamkan adalah Punya istri yang cantik jelita Cantik Ya Dan juga kriteria-kriteria lain, kulitnya putihlah, rambutnya piranglah, dan seterusnya. Tapi pada saat pernikahan, ternyata dia dapati istrinya jauh dari kriteria yang diharapkan. Ya, jadi Subhanallah yang namanya jodoh, namanya jodoh, walaupun sudah berusaha keras, tapi Allah menghendaki lain. Iya, semua yang Allah kehendaki terjadi, terjadilah Pada awalnya nih laki-laki terkejut Melihat istrinya Karena dia dapati istrinya tersebut apa Kurang cantik Iya Kurang cantik Sampai ayahnya menyuruh dia untuk menceraikan Tapi dia memilih untuk bersabar Dia bersabar Ternyata dia mendapati istrinya wanita yang salehah, Rajin sholat. Taat kepada suami. Taat kepada orang tua. Selalu menyenangkan suami. Rajin sholat malam. Ini setelah dia jalani di rumah tangga beberapa lamanya. Iya. Setelah sekian lama bergaul Sang suami ini merasa benar-benar puas Dengan istrinya Bahkan dia berpikir Wah lama-kelamaan istrinya ini cantik juga ya Cantik Puas dia Sampai pada suatu malam Karena besar pelayanannya ini istri Dia tahu suami pulang malam Capek, lelah Kendaraan di masa itu kan kuda Ya. Sudah dia sambut <tuh> sang suami ketika pulang mencari nafkah atau bekerja. Ya. Biasa kuda ada tempat tambatannya khusus. Ya. Kata istrinya ketika sampai suaminya ini dengan kudanya, "Biar kudanya diikat di sini dulu sementara nanti saya akan tambatkan di kandang. Kamu masuk tidur, biar cepat istirahat." Iya. Sudah karena lelah, capek, betul. Istrinya suaminya cepat tidur. Dan istrinya sementara menemani dia dulu. Sampai tengah malam, istrinya terbangun bahwa ingat kudanya itu belum ditambatkan di tempatnya. Iya. Setelah itu istrinya terbangun, dia keluar. Iya. Ya namanya kuda. Tahu yang biasa menuntun dia tuannya atau bukan karena di kegelapan malam kuda ini merengkik neringkik ya seperti apa melawan gitu nggak nurut sampai membuat suaminya ini terbangun dikira sang suami ada maling yang berusaha mau mencuri kudanya dia dia pun mengambil senjata ya Ya, ini semacam Apa Alat tajam Dia perlahan-perlahan Dari kejauhan dilihat Dan dia tikam Dikira pencuri Ya dikira pencuri Baru ketahuan besok paginya pas terang Ternyata yang dia bunuh itu adalah Istrinya sendiri Teriak dia menangis ya, Menyesal tapi apalah boleh dibilang itu sudah menjadi takdir Allah. Akhirnya dia menduda, lalu menikah. Untuk yang kedua kalinya ni dia nikah, enggak mau seperti yang pertama. Artinya pengin ingin mewujudkan, pengin punya istri yang cantik jelita, cantik paras wajahnya, dan dia dapati. Dapat istri kedua. Ya setelah istri yang pertamanya meninggal. Cantik Tapi ternyata yang cantik Hanyalah zohirnya saja iya. Tutur katanya Sikapnya Beda jauh Dengan istrinya yang pertama iya. Sampai akhirnya dia ceraikan Ya tentu berbeda Setelah mendapatkan istri Yang demikian solehah Servisnya yang luar biasa Ketaatannya, kepatuhannya, kelembutannya Kok tiba-tiba dapat istri Kurang ajarnya demikian Nikah lagi dia yang ketiga Sampai beberapa kali nikah Apa dia katakan ya, Demi Allah istriku yang pertama itu Seandainya ditukar Dengan sepuluh wanita yang cantik jelita Tidak akan rela ku lepas ya, Masya Allah Jadi Wahai para istri Balutlah Kecantikan anda dengan kecantikan batin Akhlak dan budi pekerti anda Itulah yang paling berkesan Bagi suami anda Begitu juga wahai para suami Balutlah ya, Jasmani anda Dengan Budi pekerti yang luhur Kelembutan dan santun Kepada pasangan hidup anda ya, Baru Berapa Enam kiat yang dapat kita bahas Pada kesempatan yang mulia ini Namun Waktu membatasi kita Masih ada kiat-kiat berikutnya Yang insyaallah Kita akan lanjutkan Pada pertemuan-pertemuan berikutnya Bi'idnillah Dengan mengetahui Enam kiat yang tadi kita sudah sebutkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah taufik Kepada kita Untuk senantiasa Dapat mewujudkannya Sehingga terjalinlah Rumah tangga kita, rumah tangga yang Harmonis ya Yang bukan hanya Terwujud di dunia Tapi kita berharap terus Berkelanjutan sampai di akhirat Kelak, karena hubungan Suami istri adalah hubungan Yang tidak hanya sebatas di dunia Tapi hubungan ruh Yang akan terus berkelanjutan Sampai di akhirat Sampai di Surga Aden jika keduanya betul-betul ya menunaikan kewajibannya masing-masing dan menjadikan rumah tangganya itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nakhshafibihada, Wassalamu ala, Nak ala Nabiyyina Muhammad, Walhamdulillahi Alamin, Subhanakallahumma, Rabbana wa bihamdika. Aşhadu Allāh ilāhīllā anta astagfiruka wa tawbu ilayk wa sallamu alaykum wa rahmatu Llāhi